Mitra bisnis, rencana Pemprov DKI menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP tanah menjadi 140 hingga 200 persen di protes pengembang yang menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat di tengah sinyal melambatnya ekonomi. Pengembang beranggapan jika dilakukan sekarang yang ada hanya akan membuat beban perusahaan membengkak, margin menipis, dan properti tidak terserap maksimal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Sumarekonagung, Yohanas Marjuki. Pak Yohanas, apa komentar Anda tentang rencana kenaikan NGOP ini? Ya, memang penyesuaian NGOP itu menurut saya bisa dilakukan, cuman harusnya itu cara bertahap ya kenaikan properti itu 3 tahun terakhir pemcair udah setiap tahun tuh udah dijazz gitu dengan sekaligus atau sekarang dibebankan sampai segitu besar ratusan persen jumlahnya apalagi dengan di tengah kondisi uh, ekonomi yang kurang baik ya Ya, nggak bisa sekaligus. Itu nggak bisa sekaligus dibebankan ke konsumen semua. Apa dampak yang paling besar yang akan dirasakan oleh pengembang nih, Pak? At least di Sumarekon sendiri. Ya, tentunya nanti biaya uh, harga pokoknya meningkat ya. Dan saat ini juga nggak bisa dibebankan seluruhnya ke konsumen. Karena saat ini kan situasinya juga kurang begitu baik ya. Jadi akhirnya ya marginnya ya, akan menurun. Apakah juga akan berpengaruh pada kenaikan harga jual, Pak? Kalau menurut saya sih, tahun 2014 ini mungkin kenaikannya flat ya. Tapi ada yang mengatakan nih Pak, harga jual hanya dipengaruhi oleh supply and demand nih Pak. Walaupun harganya tinggi, kalau masyarakat butuh, tetap akan membeli. Iya, kalau di setelah Situasi ekonomi yang baik, yang booming, itu memang seperti 3 tahun terakhir kan kita naik mungkin rata-rata bisa 20-30 persen per tahun harganya. Dan itu tetap berserat, tapi sekarang dengan situasi seperti ini, terus ditambah lagi ada peraturan tentang Indonesia yang sangat ketat sekarang ya, itu secara-cara beda udah situasinya. Baik Pak Yohanes, sebelumnya Anda pernah berpendapat, kalaupun NJOP terpaksa dinaikkan, maka Pemprov DKI harus melonggarkan plot ratio. Bisa Anda jelaskan, Pak Yahonis? Ya, itu juga salah satu yang penting. Progresionya harusnya sudah bisa ditambah ya. Karena dengan kenaikan harga NGOP, itu kalau bisa orang yang bikin high rise itu ditambah lagi supaya bisa lebih tinggi lagi. Itu terserap di jumlah nanti, unit-unit yang naik ke atas itu. Jadi dengan makin besar progresionya, artinya kita bisa bangun lebih banyak kan. Jadi kenaikan NGOP di tanah yang sama itu bisa terserap untuk jumlah unit yang lebih banyak gitu artinya harga per unitnya nanti bisa lebih murah. Terakhir nih Pak, ada saran untuk pemerintah terkait rencananya menaikkan NJOP ini? Ya menurut saya kalau bisa dianggarkan jangan sampai sekaligus seperti itu dibebankan. Ya. mungkin dibagi bertahap sampai 2-3 tahun ya, dibagi supaya nggak memberatkan pengembang saat ini gitu. Terus yang kedua tadi itu coba ditinjau kembali area-area tertentu yang memang floor ratio-nya bisa ditambah. Ya menurut saya harusnya begitu. Tiap tahun disesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi kalau kondisi pasar memang lebih bagus ya di adjust juga gitu. Demikian Presiden Direktur Sumarekon Agung, Johannes Marjuki. Saya Mandariska.